Transaksi narkoba ada di mana-mana Di perkampungan, di perumahan, di pesantren, di sekolahan, di tempat hiburan, di kejaksaan, bahkan di dalam penjara sekalipun. sebagai wabah, buktinya pun berceceran di mana-mana. narkoba apakah benar-benar bisa menyelesaikan persoalan oh, oh. atau bahkan bukan malah menjadi bagian dari promosi oh, oh. narkoba adalah gaya hidup oh, oh. narkoba adalah ajang bisnis Bagi sebagian orang narkoba adalah jalan keluar dari hidup yang kian hari bertambah sumpek. Bagi Pak, bagi para pecandu narkobalah tuhannya. Bagi para bandar narkoba adalah bisnis yang menggiurkan. Bagi para penegak hukum narkoba adalah ceperan yang vital bagi para produser apa sih maksudnya <SILENCIO> narkoba harus ditata agar bisa jadi devisa isadat mami de bisa enggak emonekan harus bersuara punya saluran yang resmi agar semuanya bisa menjadi lebar. ini kini bekas bercandu. Wow. Agar bisa menjadi solusi narkoba untuk pembacaan yang bermutu agar tidak menjadi